Baik langsung saja tiba saatnya dukuh penggung bergoyang bareng bersama oh artisnya Kupala The Kasi dulu tepuk tangannya, mana? Untuk... Nguh, pala! Pala! Luar biasa!